Tuh, era itu kata Tuhan akan saya pergilirkan diantara manusia-manusia Lalu saya buat kesimpulan-kesimpulan Jadi kalau gitu kesimpulan saya dari ayat itu ya Bahwa tidak ada satu suku bangsa pun di dunia ini Yang mampu mempertahankan kejayaannya Dan keadikuasaannya Untuk selama-lamanya Apa tafsir saya Dari ayat ini nih Tuhan bilang era itu akan saya pergilirkan diantara manusia-manusia Jadi kalau gitu Saya simpulkan bahwa tidak ada satu negara pun Satu suku bangsa pun di dunia ini yang mampu mempertahankan keadikuasaannya dan kejayaannya untuk selama-lamanya. Ini kata-kata dari langit ini. Kita lihat empiriknya, kenyataannya dalam kehidupan kita sejak Nabi Adam alaihissalam salam sampai hari ini. Gitu. ternyata banyak sekali suku bangsa yang muncul, hilang muncul lagi di tempat lain hilang, muncul lagi tempat lain hilang, contoh dulu ada kerajaan Mesopotamia seribu tahun berkuasa, ketika dia di puncak kejayaannya, tidak ada satu orang pun mungkin waktu itu yang membayangkan dia akan hancur, hancur di zaman Nabi ada kerajaan Bizantium dan ada kerajaan Persia Luar biasa adik kuasanya mereka. Hancur. Muncul Daulat Bani Umayyah berjaya, hancur. Muncul Daulat kakek saya, Daul Abbasiyah. Hancur juga. <gul> Kemudian muncul Daulat Turki Utsmani, muncul, hancur juga. Kemudian muncul era Eropa. Ah. Era Eropa sekarang sudah mulai pudar. Sudah mulai pudar ya. Muncul era yang di Amerika. Sudah mulai pudar lagi. Sudah mulai pudar lagi. Jadi makanya kalau kita baca Al-Qur'an begitu mau diakhiri ngomongnya apa? Sadaqallahul Azim. Makanya saya sangat kesal sama orang yang melakukan Al-Qur'an kemudian dia bilang Sadaqallahul Azim. Sudah tanya apa yang dibilang oleh Allah dalamnya nggak tahu Pak dia mengatakan maha benar Allah dengan Firman-Nya tapi ketika ditanya apa isinya dia nggak tahu rasanya itu mempermain-mainkan Allah Anda bilang tahu Anda bilang saya benar tapi ketika saya tanya apanya yang benar nggak bisa menjelaskan gitu nah oleh karena itu kesimpulan saya banyak kita umat Islam ini yang membaca Al-Quran tetapi tahu lafadznya saja, tidak tahu makna dan maksudnya gitu. Termasuk saya dulu dan saya sekarang, cuma saya sekarang agak lebih mendingan masa dulu itu aja. Ah. yang menarik bagi saya begini, jadi ini era ini akan berganti-ganti. Era Eropa akan berakhir, era Amerika akan berakhir, timbul pertanyaan. Berikutnya era siapa? Ah, tahun 1960-an ada suami istri futurolog, namanya John Nesbitt Dia punya istri namanya Patricia Abuden. Membuat buku judulnya Megatrend, tren-tren besar. Nah, 10 tren besar, salah satunya adalah bicara tentang abad ke-21. Siapa yang akan menjadi negara adikuasa di? Abad ke-21 Kita sudah masuk di abad ke-21 nih Menurut John adalah Negara-negara yang berada di tepi pasifik Apa itu negara-negara yang berada di tepi pasifik? Jepang, Korea, China, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia Kemudian Brunei Darussalam, Indonesia, Australia, Selandia Baru Di sananya adalah pantai barat Amerika Meksiko Kemudian apa namanya Amerika Utara, Kanada, tuh. Nah, yang menarik begini pertanyaan kita, Pak Nerabas, Indonesia kan ada di tepi Pasifik. Apakah mungkin Indonesia menjadi negara adikuasa? Nah itu pertanyaannya karena kita kan tinggal di Indonesia ini, dan kita orang Indonesia, wajar kita bertanya, kira-kira mungkin nggak negara kita ini menjadi negara adikuasa? Apa masih menjadi negara adikuasa? Menjadi negara penentu di dunia ini? Tuh, seperti halnya Amerika, Inggris, Belanda di masa-masa lalu menjadi penentu dia. Ternyata nah, dalam pertemuan para pakar di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Itu yang bertemu itu orang hebat-hebat. Orang hebat-hebat ya. Dari Indonesia yang hadir namanya Profesor Dr Emil Salim ahli ekonomi dan ahli lingkungan hidup. Tuh dari Universitas Indonesia dia guru besar di Universitas Indonesia. Menteri berkali-kali zaman Pak Arto, gitu. Begitu Pak Arto sudah meninggal dia masih hidup dia masih dimintain orang pendapatnya. Karena memang orang hebat dia. Nah beliau yang hadir dari Indonesia dan beliau terkejut. dengan kesimpulan dari pertemuan para pakar itu. Apa yang membuat beliau terkejut? Yang membuat beliau terkejut itu gini Ini kesimpulan pertemuannya ya. Bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara adikuasa di dunia 200 tahun yang akan datang. Masih hidup. <laughs> Pak Wadir masih hidup gitu? Sekarang umur berapa? 54 tahun 90-an ya 54 200 tahun kan 1990-an ya Saya rasa udah nggak ada <SILENCIO> <SILENCIO> Udah nggak ada Pak Widodo berapa umur sekarang? lima muda udah nggak ada Saya rasa anaknya pun udah nggak ada Cucunya pun mungkin Jangan-jangan sudah nggak ada juga ya Jadi kan kesimpulannya kita enggak ngerasain ini. Nih. Hanya tahu tapi enggak ngalamin. Nah makanya pikiran kayak gitu, kan tadi bilang lama amat kan ya. Pikiran itu pula yang menggeliti otaknya Profesor Emil Salim. Lalu dia datang menemui orang yang wajahnya agak mirip-mirip dengan saya. Yang jelas bukan Syafi Ma'arif. <laughs> Siapa kira-kira? Habibi ya? Iya Habibi. entah saya yang mirip habibi entah habibi yang mirip saya kan gitu Dia menemui Pak Habibi, Pak Habibi, saya baru pulang dari Rennero. Pertemuan itu menyimpulkan bahwa kita akan menjadi negara adikuasa di dunia ini 200 tahun yang akan datang. Tapi kaget juga. Ah, masa? Iya itu itu bukan ramalan, itu prediksi based on data. Itu kajian ilmiah. Jadi bukan sembarang ngomong gitu ya, bukan. Lalu kata Pak "Wah, oh, kalau begitu apa juga tempat Pak Emil. Ayat terlalu apa kan bisa enggak dipercepat? Ah, ini tadi itu? bisa enggak dipercepat?" <laughs> Pak, Pak Habibie minta waktu. Ini cerita sudah saya konfirmasi. Saya membacanya di harian Entah sinar harapan, entah surat pembaruan tahun 62 itu, masih ingat saya sampai sekarang. Dan ketemu sama Pak Emil Salim sudah rekonfirmasi sama beliau benar. Itulah yang terjadi. <coughs> Jadi ini sudah hadisnya sudah hadis suahih ya. Jadi kata Pak Abibi, "Oke, okay, saya minta waktu." Nah, Pak Abibi itu kan orangnya berpikirnya matrik ya, pakai apa? Variable variable kan? Pakai variabel. Lalu dia buatlah kesimpulan, hasil isu hitungnya disimpulkan. Kesimpulannya begini. Bahwa Indonesia ini era, the glorious era of Indonesia itu bisa dipercepat menjadi 50 tahun tuh jadi bisa dipercepat menjadi 50 tahun jadi kalau seandainya tahun 1992 waktu itu tambah 50 tahun berarti tahun 2040 nah 2040 masih agak terbuka lah peluang bagi kita untuk hidup ya ya umur saya mungkin sekitar 120 tahun gitu ya tahu dikasih oleh Allah 120 tahun kan gitu ya kalau tidak saya mungkin anak saya mungkin bisa menikmati anak saya cucu saya jadi bapak dan ibu maka mulailah kita membangun kata Habibi dengan syarat satu ini syaratnya satu kita bisa mempercepat dari 200 tahun menjadi 50 tahun dengan syarat satu Apa syaratnya kita punya sumber daya manusia potensial jumlahnya minimal 1% dari jumlah penduduk kalau Amerika punya 12 Jepang punya 10 Singapura punya 7 Malaysia punya 5 5% dari jumlah penduduk Thailand punya 3% dari jumlah penduduk dan kita di bawah 1% waktu itu di bawah 1% dan kata Pak Abi kalau kita bisa dongkrak 1% saja maka uh, kita bisa akselerasi itu masa yang diharapkan tersebut uh, tahun ini atau tahun kemarin itu PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers ini adalah sebuah lembaga riset yang terkenal di dunia juga Citibank dan McKinsey membuat prediksi, prediksi based on data ini Bahwa Indonesia akan menjadi negara empat besar ekonominya di dunia Tahun 2040 dan 2050 Nomor satu adalah China Nomor dua adalah India Nomor tiga adalah Amerika Nomor empat adalah Indonesia nah, Bapak kalau lihat prediksi ini Ayat tadi bukti lagi. Kalau 5 tahun yang lalu ekonomi dunia ini di tangan Amerika. Ekonomi Amerika itu sangat besar 17,1 triliun US dolar. Tapi tahun tahun lalu hasil kajian dari World Bank udah disodok oleh Cina. Cina sudah 17,3. Gitu. Jadi dalam bidang ekonomi, kemarin itu Amerika yang dominan, hari ini Cina yang dominan. Amerika terdorong ke bawah menjadi nomor dua, tapi India mengintip dari bawah, menaik ke atas. Jadi dalam perhitungan Cooper begitu Amerika turun ke dua, India naik ke atas, menyodok. Jadi susunannya ada Cina, India, Amerika, dan Indonesia dan dalam hitungan saya nanti Amerika turun lagi. Kita lagi naik ke atas. Jadi kita mungkin barangkali tahun 2000 2080-an kita udah tiga besar dunia. Nah, ya tidak apa-apa kita sudah meninggal ya. Kan kita ndak bicara hanya diri kita kan ya. Kata Nabi begini. <tuh> jika esok pagi, jika esok hari kiamat tiba Lalu di tanganmu ada benih Tanam Dan rasa rasanya Belum akan kiamat nih. Ya kita tanam Apa yang akan kita tanam Kita siapkan sumber daya manusia kita Supaya the glorious era of Indonesia Yang kita cita-citakan itu Akan terwujud Akan tercipta begitu. <tuh> Cuma menjadi pertanyaan begini Sebelum saya mempertanyakan Yang namanya Inggris eh, Yang namanya Inggris pak Tahun 2050 sudah keluar dari sepuluh besar, yang namanya Perancis sudah keluar dari sepuluh besar, yang namanya Spanyol sudah keluar dari besar, yang namanya Belanda keluar semuanya. Yang muncul adalah Meksiko, Brazil, Rusia, Turki. Jadi yang namanya era Eropa itu akan berakhir. Kalau hari ini kita pengen piknik ke Paris, melihat kemajuan di sana, kalau hari ini kita ingin piknik ke London, tahun 2050 orang ingin piknik ke Tangerang. Iya, kalau sekarang ada Leeds United, Liverpool Apa Manchester United, Leicester City. Nanti tahun 2050 apa? Persib, apa? Depok United kan? Karena udah luar biasa ini dan ini terbayang oleh saya. Kalau melihat anak-anak muda hari ini ya, saya optimis Cucu saya saja umurnya dua setengah tahun bisa mengutak muti HP saya ini, gitu. Sopir saya kemarin menghidupkan apa? Menghidupkan VCD, apa namanya? DVD di TV. Tidak bisa, sopir saya pencet. Cucu saya umur dua setengah tahun duduk dengan saya di belakang, dia melihat sopir itu begini ini, mungkin barangkali jengkel juga dia. Kok tidak bisa bisa kan? Dia maju ke depan dia pencet tombolnya, nyala begini dia pencet ini. terus nyala lagi dipencet ini akhirnya jalan sopir saya ketawa cekikikan dia kok bisa anak dua setengah tahun itu jadi memang saya rasa Insyaallah ya apa yang kita cita-citakan jadi kita ini kalau hari ini kita dijajah orang maka nanti kita akan menjajah orang nah cuma bedanya gini kalau kita mereka menjajah kita-kita dizoliminya tapi kalau saya kita menjajah orang nanti kita akan menebar rahmat ya wama arsal illa rahmatan dilalamin cuma yang menjadi pertanyaan bagi saya begini saya pergi ke Tehran, pergi ke Tehran tuh ketemu sama orang kedua orang kedua itu adalah orang pertama ayatullah alaikum ini yang kedua ini saya lupa namanya ayatullah nya saya pergi ke sana ketika Ahmad jadi presiden dalam struktur kepemimpinan dia apa di Iran Ahmadinejad jatuh orang orang keempat. Orang keempat. Saya ketemu sama orang keduanya nih. Dia bilang begini. Bahwa umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi umat Islam yang akan memimpin dunia itu bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran. saya ngupin, betul saya itu. Dari mana kalau begitu? Dia bilang dari Indonesia. Cuma saya tahu, oleh karena itu umat Islam akan kembali memimpin dunia dan umat Islam yang memimpin itu adalah umat Islam dari Indonesia. Saya setuju dengan pendapat beliau. Cuma beliau kayak kurang data. Apa yang tidak beliau ketahui, yang tidak beliau ketahui adalah bioritmik ekonomi Indonesia, beliau enggak tahu. Saya akan membuat sebuah pertanyaan. Ketika Indonesia menjadi negara adikuasa. kuasa, Tahun 2040, siapa yang akan menjadi penentu di negeri ini? Gitu. Dalam teori saya, yang akan menjadi penentu di suatu negeri, itu adalah orang yang menguasai ekonomi dan bisnis. Teori ini sudah lama saya kembangkan, baru sekitar setengah tahun yang lalu atau kurang, saya menemukan ada seorang... Ilmuwan Amerika yang membuat teori juga Yang merumuskan teori Untuk menjawab pertanyaan siapa yang akan menjadi penentu di satu negara Dia jawab begini Yang akan menjadi penentu di satu negara itu adalah Orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut Tuh, yang menguasai sumber daya material Karena orang yang menguasai sumber daya material Inilah yang akan menguasai ekonomi tetapi akan dia kuasai tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, gitu. Cuma begini kata Milton Friedman, hadiah Nobel, kalau ada satu kekuatan di suatu negeri, di mana kekuatan satu, kalau ada satu kekuatan di suatu negeri, lalu kekuatan itu menguasai ekonomi dan politik sekaligus, dia menguasai ekonomi dan juga politik sekaligus. maka dia akan melahirkan sebuah pemerintahan yang tiranik pemerintahan tiranik itu adalah pemerintahan yang zalim. ini yang ngomong bukan saya ini yang ngomong Milton Friedman peradian Nobel Ekonomi. kalau di zaman Pak Arto ekonomi di tangan saudara-saudara kita dari etnis Cina politik di tangan Pak Arto jadi enggak tiranik kalau ada tiranik juga ada balancingnya Tapi kalau hari ini, ekonomi di tangan mereka, politik juga di tangan mereka. Kok politik juga di tangan mereka? Pandang, pandang, pandang. Ya bagaimana enggak di tangan mereka? Semua yang ikut pilkada dibiayai. Jangankan ikut pilkada, ikut pilpres -pil aja dibiayai. Yang paling menarik bagi saya adalah, di satu provinsi ada dua kandidat yang maju jadi calon. Kedua-duanya dibiayai. Kedua-duanya dibiayai. Jadi apa kesimpulannya? Siapapun yang keluar sebagai pemenang, maka yang menang adalah dia. Karena dia yang biayai Pandrabas, tapi kan dia tidak akan bisa mengendalikan. Kata siapa tidak bisa mengendalikan? Makanya menarik bagi saya cerita yang diungkapkan oleh Mokhtar Yadi. Muhtariadi ini adalah yang punya seluam Hospital. Bapaknya Jim Sriadi. Kata Muhtariadi, saya dahulu pernah dalam hidup saya mengalami kesulitan. Lalu datanglah teman saya membawa sebongkah emas. Lalu sebongkah emas itu dia kasih kepada Muhtariadi. Lalu oleh dia dibawa pulang. Oleh istrinya ditanya, "Ini apa?" dari mana kamu dapat? Mengapa kamu dapat? Dijawab oleh Muteradi. Ini emas. Dikasih oleh teman saya. Ditanya oleh istrinya, "Kok kamu bisa dikasih?" "Ya ndak tahu saya." Gitu. Ini cerita Muteradi di dalam uh, harian, sebuah harian ter, uh, harian eh, bisnis, salah. Apa sikap istrinya? Kembalikan. Kata Muhtari, kenapa harus dikembalikan? Karena kalau tidak kamu kembalikan maka kamu bisa dijajah oleh orang tersebut. Begitu. Maka kamu akan bisa dikendalikan oleh orang tersebut. Oleh Muhtari, dikembalikan. Lalu kata Muhtari, dalam tulisan itu untung saya ikutin omongan istri saya. Kalau tidak saya ikutin omongan istri saya... ...maka lidah saya sudah pasti akan terhimpit hari ini. Sekarang pertanyaan. Ada nggak gubernur, bupati, wali kota... ...yang tidak dibiayai, tidak dikasih uang oleh pemilik modal? Nyaris tidak ada. Berarti mereka menerima uang. Menerima dukungan material... Kalau begitu pakai logikanya mau terjadi, maka semua yang menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan mungkin juga presiden, akan terhimpit lidahnya. Ya, akan terhimpit lidahnya. Oleh karena itu kita melihat hari ini, negeri ini dipimpin, dituntun oleh orang-orang Yang keberpihakannya tidak kepada rakyat seperti diamanatkan oleh undang-undang. Pasal 33. Tapi dia lebih berpihak kepada segelintir orang yang membiayai dia, yang sangat kaya. Disinilah menariknya firman Allah. Tuhan berfirman di salah satu ayatnya yang satir afal suratnya, tapi bunyinya tahu. Surat apa tidak tahu saya Tapi saya hafal Tapi saya bisa cari Bunyinya begini Likaila dulatan Bainal agnia Harta itu tidak boleh berputar Di segelintir orang Dan itu sudah terjadi Di negeri ini Kekayaan satu orang terkait Sama dengan kekayaan 100 juta orang yang ada Di lapis bawah piramid struktur masyarakat kita saya hitung kekayaan Muhammadiyah baik berupa uang dan bangunan kalah oleh dua orang adik kakak terkaya di negeri ini sementara penduduk warga kita 2 juta kalah jadi kalau kita apa yang terjadi Pan Rabas? kalau berdasarkan data telah terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Indeks gini kita 0,41 dan pernah katanya menjamah 0,43. Apa artinya itu Pak Narabas? Itu artinya begini. 1 persen penduduk 1 persen penduduk nih, menguasai 41 persen ekonomi yang ada di negeri ini. Penduduk kita 250 juta. Jadi 2,5 juta orang Kekayaannya kalau dikumpul itu sama dengan 41 persen kekayaan dari negeri ini. Kalau di 43 ya, 1 persen penduduk menguasai 43 persen nilai ekonomi dari negeri ini. Tapi katanya sudah turun 0,39. Tapi 0,39 kan masih besar itu. 1 persen penduduk menguasai 39 persen ekonomi dari negeri ini. Jadi bentuk masyarakat kita kayak piramid yang sangat terjal. Begitu. yang paling parah di Jakarta dalam bidang pertanahan indeks gini nya kata Yusri Zamendra antara 0,82 sampai 0,88 apa artinya itu 1 persen penduduk Jakarta menguasai 82 persen lahan yang ada di kota Jakarta ini luar biasa senjangnya nih masa 1 persen menguasai 82 persen lahan berarti yang 99 persen menguasai hanya 18% lahan kan saya penasaran, kodong skala nasional berapa saya temui lah menteri agraria siapa nama itu, Sofian Jalil Pak Sofian, berapa indeks gini tanah Indonesia 0,59 apa artinya itu 1% perut negeri ini menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini luar biasa nah oleh karena itu saya bilang sama Kapolri, begitu di Atlantik, dia dilantik dia Swan KPP PPM Kemudian juga saya diminta memberikan sambutan di depan panglima TNI. Saya bilang, Bapak menjadi Kapori dan menjadi panglima di saat situasinya sangat kritis. Karena tidak mustahil kalau angka-angka yang saya kemukakan tadi itu tidak diturunkan, maka akan terjadi konflik horizontal. Saya takut sekali itu akan terjadi, oleh karena itu, saya tidak ingin saudara-saudara kita dari etnis Cina bernasib sama seperti tahun 98 dikejar-kejar mahasiswa demo pegang batu tidak ada warung soto betawi yang kena batu tidak ada rumah makan padang kena batu tidak ada warteg yang kena batu yang kena batu apa? simbol simbol konglomerasi itu, gedung-gedung tinggi itu dilemparin. Apa artinya itu Pak Nasrabas? Mereka benci melihat konglomerat-konglomerat itu. Karena mereka sangat kaya sementara rakyat ini banyak yang mis yang miskin. Saya pergi ke sebuah provinsi tanpa saya sebut namanya. Saya bilang sama Pak gubernur, "Pak Gubernur, bagaimana provinsi yang Bapak pimpin ini?" "Oh, aman Pak Nasrabas. Di sini tidak ada pencurian." Oh bagus tuh, yang ada perampokan. Dia bilang begini, di sini Pak di Provinsi tidak ada pencurian, yang ada perampokan, yang mengejutkan saya. ucapannya gini, tapi biarkan saja. Kenapa dibiarkan saja Pak? Habis mereka itu tidak peduli sama lingkungan, gitu. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini kenyataan, ini realitas. Dan menurut saya realitasnya jangan dibiarkan kayak begini terus. Karena kalau dibiarkan terus ini konflik kita ini. gitu. Nasib kawan-kawan kita dari Cina ini... Yakin saya, saya yakin-yakinya pasti dikejar-kejar. Mau enggak? Enggak mau kita. Oleh karena itu benahi kembali hubungan kita ini. Nah, bagaimana cara membenahinya? Saya sudah ngomong berkali-kali. Sebagai ketua bidang ekonomi Muhammadiyah, Muhammadiyah sudah ngomong berkali-kali. Tapi susah. Bagaimana cara? Kita kayak piramid, atas, tengah, bawah. Di atas sedikit, tengah agak besar, yang paling besar di bawah. Di bawah. Nah, kita naikkan di bawah ke atas ini menjadi kelas menengah. Jadi nantinya bentuknya bentuk ketupat ini. Tuh, atas, tengah besar, bawah sedikit. Tuh bagaimana caranya pak Narabas? Caranya gampang. Pemerintah ini dalam membangun ekonomi harus memiliki affirmative action. Harus memiliki keberpihakan yang jelas-jelas. Nah, kalau hari ini keberpihakan negara ini kepada konglomerat. Konglomerat itu kalau minjam uang gampang sekali. Gampang. Tanpa kolateral bisa. Tapi kalau orang miskin diminta kolateral. Mana ada orang miskin punya kolateral. Panrabah saya miskin. Tidak punya kolateral. Saya minjam uang ke bank Pan Rabas. Tapi dia punya lahan, punya rumah. Itu tidak miskin sama itu. Nah, sekarang dia minta oh, legal instrumen minta badan hukum. Mana ada orang miskin punya badan hukum? Jadi kesimpulan saya, orang miskin kalau pergi ke bank, jangankan bisa masuk 2 kilo sebelum kantor bank itu sudah tertolak. Itu. Masih 2 kilo, itu sudah 2 kilo. Sudah tertolak. Karena tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, saya menginginkan di Muhammadiyah ini supaya... Dilakukan gerakan ekonomi dan bisnis yang bersifat masif. Oleh karena itu mentaliti orang Muhammadiyah dirubah. Emang bagaimana mentaliti orang Muhammadiyah? Mentaliti yang banyak dan dominan di Muhammadiyah adalah employee mentality. Mentalitas karya-karyawan. Orang Muhammadiyah itu banyak yang jadi PNS. Banyak jadi dosen, banyak jadi karyawan. Ini harus kita geser menjadi entrepreneurship mentality. Boleh saja kita kita ini karena sudah agak tuaan ya, boleh kita jadi employee. Tapi anak anak kita jangan lagi jadi employee. Dan kalau dia jadi employee, dia harus menjadi employee yang intraprenur yang punya mentality yang mentality entrepreneur tapi visioner. Begitu. Di situlah saya melihat. Yang paling siap untuk mengusung tema ini menurut saya. Bukan karena saya orang Muhammadiyah nih, Adalah Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi yang terminis secara baik. Amal usahanya itu memang milik dia. Dia punya institusi-institusi oh, yang memang akan mendorong orang untuk produktif. Misalkan contohnya. Orang supaya produktif harus sehat. Nah, Muhammadiyah punya rumah sakit untuk ngobatin kan? Tuh. orang supaya produktif harus pintar, Muhammadiyah punya sekolah kan? Gitu. Jadi ada infrastrukturnya ada di Muhammadiyah. Cuma menurut saya meskipun sudah punya infrastruktur ya, tapi infrastrukturnya belum termanfaatkan secara baik oleh kita untuk mendukung misi dan visi kita bagi menjadikan ya Muhammadiyah sebagai satu organisasi yang menjadi penentu di negeri ini. Dan kalau ini Muhammad bisa menjadi penentu di negeri ini ketika Indonesia ini menjadi negara dikuasa, maka Indonesia ini akan menjadi penentu di dunia. Mimpikah Pandrabas? Tidak mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oksidan yang berhasiat banyak untuk kesehatan. Salah satunya adalah memerangi kalor dengan melumpuhkan radikal-radikal bebas sebelum masuk dan merusak sel. Caranya tambahkan blueberry ke dalam segelas oatmeal atau yogurt dapat meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh. Tahukah Anda bahwa jagung muda mengandung zat allantoin yang berfungsi sebagai pelindung kulit untuk menumbuhkan sel-sel baru dan mempercepat penyembuhan luka? Jagung juga mengandung zat zeaxanthin, beta-cryptoxanthin, beta-karoten, dan vitamin C yang berhasiat sebagai antioksidan, juga dapat membantu menghilangkan bekas cacar. Caranya, cuci bersih 2 buah jagung segar, lalu parut dan oleskan 1-2 kali di area bekas cacar biarkan sampai kering lalu bilas Bila kita mendengar kata katarak tentu ada hubungannya dengan mata dimana lensa mata yang keruh sehingga cahaya tidak dapat menembusnya sampai keburaman total Katarak adalah suatu keadaan di mana terjadi kekeruhan pada lensa yang ada di dalam rura mata Tidak ada yang aneh dalam pemeriksaan mata baik mata berpenyakit lain Baik mata hanya karena butuh kacamata Ataupun penderita katarak Tidak ada yang lain Mayoritas adalah faktor U Faktor usia Jadi wajar misalnya Kalau orang tua beruban Sama juga dengan mata mengalami katarak Kepada Pasien-pasien yang di Rumah Sakit Islam atau di luar ke rumah sakit ini, ya silakan datang ke klinik mata di Rumah Sakit Islam bila Anda membutuhkan pertolongan. Ya tentu kita lakukan hal yang terbaik untuk pelayanan. Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih mempersembahkan teknologi terbaru dalam produk layanan diagnostik Multi Slice City Scan 128 Slice Kerjanya sangat cepat dan ini adalah CT Scan terbaru di mana akan memperlihatkan organ-organ tubuh manusia yang akan diproyeksikan di dalam gambar menjadi gambar yang sangat baik dan mudah untuk diagnostik. Dari semua keunggulannya, diharapkan masyarakat bisa lebih cepat mengetahui gejala-gejala dini yang ditimbulkan oleh suatu penyakit. Silahkan menghubungi bagian radiologi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk pendaftaran, pemeriksaan multi-slice CT Scan 128. sakit loh sakit kenapa? apa yang dirasa? mau BAB tapi susah jadi cuma mulus doang wah itu mah tanda kurang serat maksudnya? kamu suka makan sayur nggak gak suka nah itu dia, padahal serat yang ada di sayuran itu bagus loh untuk pencernaan masa sih? iya makan sayur bisa memperlancar buang air besar bisa membuat tubuh lebih fresh dan bisa bikin awet muda loh tapi sayur kan nggak enak kata siapa coba dulu hmm, oke okay deh Sayur dalam hal ini perannya lebih kepada serat Walaupun sebenarnya eh, sayur memiliki fungsi yang lain selain serat Sayur itu juga pada beberapa sayur memiliki juga kalori Ada juga yang mengandung makronutrien dan juga mengandung vitamin mineral Yang mana vitamin mineral yang terdapat pada sayur itu berhubungan dengan proses-proses metabolisme di dalam tubuh kita Dan juga bisa sebagai koenzim dan juga membantu suatu siklus di sel-sel tubuh kita yang menghasilkan energi untuk kegiatan kita sehari-hari yang dinamakan siklus krebs kemudian untuk homoestatis segala proses-proses di dalam tubuh kita dan juga segala keseimbangan proses-proses metabolisme yang ada Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana perutnya masih sakit? Alhamdulillah, udah enggak. Sekarang aku jadi suka makan sayur loh. Alhamdulillah, BAB-nya lancar, badan juga jadi fit, wajahmu juga terlihat lebih fresh tuh, pemirsa. Makan sayur yuk. Bener tuh, untuk kesehatan tubuh kita. satu kenyamanan pelayanan yang baik dari Rumah Sakit Islam Jakarta Tempaka Putih. Karena itu sejak sekian tahun berjalan, kami setiap kali ada kebutuhan, kepentingan untuk perawatan, kesehatan. Rumah Sakit Islam Jakarta Tempaka Putih menjadi rujukan utama untuk keluarga kami e, mendapatkan layanan kesehatannya sepanjang pengalaman yang cukup lama atau cukup panjang ini e, kami merasa bahwa layanan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Tjempa Putih ini sudah sangat baik dan bahkan tanpa satu keinginan dari seluruh karyawan maupun dokter dan dan apa namanya bagian medis maupun seluruh tenaga atau teman-teman yang yang bergabung sakit jadi keinginannya adalah Derasakan saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik Dan ini kami sebagai bagian dari keluarga Yang sudah mendapatkan, merasakan pelayanannya terima dari Masyarakat Islam Tempat Putih Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Karena dengan pelayanan ya telah diberikan sekali lagi saya merasakan ada keinginan yang begitu kuat dari manajemen dari tenaga medis dan seluruh keluarga besar pengusaha Islam Islam Jakarta terbaru-terbaruti nampak satu keinginan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pasien dan keluarga pasien Harapannya tentu di depan Masyarakat Islam Jakarta Timbaga Budi semakin berkembang dan dapat terus memperluas akses pelayanannya terbaik bagi khususnya masyarakat ibu kota dan tentu masyarakat yang belum banyak menikmati akses kesehatan secara optimal mudah-mudahan ini juga dapat dilayani dan dapat kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik dari Rumah Sakit Kismarab Jakarta dan Demikian hal yang menjadi pengalaman kami yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ini semua menjadi catatan kebaikan amal baik dari masyarakat Islam kita semua dan tentu kita harapkan dapat oleh Allah Subhanahu SWT sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, pernahkah terbayang oleh Anda bagaimana perjuangan dari seorang guru yang berada di daerah pedalaman memberi untuk negeri gerakan zakat infak dan sedekah untuk membangun bumi pertiwi menghadirkan tema ini untuk Anda. Ada ribuan guru yang hidup di daerah pedalaman dan kawasan terpencil di Nusantara. Sudah bertahun-tahun mereka mendidik anak-anak agar bisa membaca, menulis, menulis, berhitung, dan mengerti budi pekerti. Minimnya fasilitas dan jaminan kesejahteraan bukanlah hambatan.